kita dengarkan apa kata ustaz kita dengarkan apa kata ustaz apa kata ustaz saya akan bawakan bagaimana Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu an beliau berkata begini la tasahab khomsah hmm, ingat baik-baik jangan kamu berteman dengan lima orang yang pertama al kadzab Fa inna kaminhu ala hurur wahwa mithlus sharab yugur ribu mingkal baid, wuj baidu mingkal karit. Pertama orang pembohong yang suka bohong, korotok. Ini selalu berusaha nipu kamu orang ini Dia nanti menggambarkan seperti fata morgana. Ketika kamu haus, dia menggambarkan dekat dengan air kamu deketi enggak sampai-sampai tambah jauh tambah jauh tambah jauh begitulah kalau orang itu berteman dengan pembohong cuma dikasih bayangan ini lo untung yang besar ini lo kalau kamu beli faedah besar ini keuntungannya sekian ini kalau begini ini bapak ini fatah morgana itu tujuannya targetnya kamu tertipu dengan dia ini yang pertama yang kedua Walahmak, fa inna lasta minhu' ala shay, yuridu an yanfag, fayadur Orang yang bodoh jangan berteman dengan orang bodoh. Kenapa? Tak ada untungnya. Kadang-kadang orang yang bodoh itu ingin memberikan manfaat sama kamu, tapi jebloskan kamu dalam bahaya. Contoh, ada orang gagah berani bodoh, cinta sama Habib. Siapa Habib yang kurang ajar? Mana? Mana itu orang? kok kurang ajar tandangi capra capra capra capra tangkep nah saya disuruh habib saya masuk penjara lah jangan kamu tadi itu kumpul sama orang yang bodoh orang yang bodoh gak tahu sikapnya apakah ini madorot atau manfaat kadang-kadang bersikap ingin memberikan manfaat tapi ternyata madorot kalau ada orang perang, cari orang yang titis kalau nembak tepat sasaran Jangan orang yang bodoh, abis itu nembak dikasih bedil sama peluru. Akhirnya, ngawur temannya sendiri ketembak. Kan begitu. Ah, begitulah dalam bersikap, dalam berkumpul, cari orang yang pintar-pintar. Jangan kumpul dengan orang yang bodoh-bodoh. Orang yang bodoh itu menjerumuskan kamu dalam malapetaka. Bodoh. Yang ketiga, jangan dikumpul ini. Walbakhil orang yang kikir. Fainnau yakta'u Bika ah wajah matakun ileh Jangan kumpul dengan orang kikir Orang yang kikir itu ketika kamu sangat butuh pertolongannya Ditolak Metik kok Anak kamu sakit Butuh biaya Teman kamu di kaya raya kamu datang Saya minta utang Atau minta bantuan untuk biaya Oh tidak ada saya lagi sibuk Heh nggak mungkin dia akan mau ketika kamu kasih gambaran yang urusan yang manfaat atau kamu dalam keadaan butuhkan nggak mungkin dia akan tersentuh hatinya itu orang yang ikir pilih teman yang punya sifat dermawan yang keempat warjaban orang yang licik fa innahu salimuka wa yafiru endashiddah orang yang licik itu nanti ketika dia dalam bahaya kamu jadi korban ketika kamu dalam bahaya dia akan melarikan diri juga salah satu dia kepepet saya disuruh Habib saya disuruh Ustadz saya enggak tahu apa-apa atau lari dia tidak ada loyalitas orang yang licik hati-hati ini biasanya orang yang politik itu banyak yang licik ya. Bekerja sama. korok ketika ada satu jabatan bukan bekerja sama tukaran sama-sama Kenapa sama-sama berebut tidak ada yang loyal siap mengorbankan teman untuk kepentingan dirinya sendiri nah wal-fasik orang yang fasik fa-innahu ya biuka biaklatin awagal minha Fagila wa ma agal minha gala atau maafiha itu malah yang Jangan kamu dekat dengan orang yang fasik. Jangan berteman dengan orang yang fasik. Kau oh fasik. Orang suka berbuat dosa besar. Kalau bahasa sekarang preman. Kenapa? Dia akan menjual kamu hanya sekedar untuk makan. Karena itu, ah, lima orang ini jangan jadikan temannya kamu. Cari teman yang soleh yang dia berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tuh, apa kata ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata ustaz?